duna britala serami fm wabawsi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm al din wa usini wa iyyakum wa la tamutunna illa wa antum muslimun رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا إنك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا حضرين Bapak-bapak ibu-ibu kaum muslimin Sidang Jamaah Maghrib Masjid Baiturrahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan, hidayah serta kekuatan istiqamah sehingga masih bisa melaksanakan aktivitas yang sifatnya untuk kemaslahatan dunia kita dan juga aktivitas yang orientasinya akhirat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah kepada kita untuk tetap konsisten menjalankan amal ibadah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita maklum bersama malam ini yang sebenarnya memberikan kajian rutin adalah Bapak Dr. Shamsurizal tetapi beliau e, berhalangan hadir oleh sebab itu untuk mengisi kekosongan pada malam yang berbahagia ini marilah kita melihat e, beberapa e, apa namanya ilmu yang mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita dan bermanfaat bagi kita. Kaum muslimin hadirin sedang jamaah Maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebut bahwa salah satu tujuan diturunkannya Al-Qur'an adalah hudal Seperti disebut dalam suratul Baqarah misalnya Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudallin menjadi petunjuk bagi manusia Di dalam Al-Qur'an itu sendiri mengatur segala ber yang berkaitan dengan manusia aktivitas manusia, manusia. mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Oleh karena demikian di dalam Al-Qur'an banyak disebut Allah banyak menyebut manusia. Banyak menyebut manusia. Akan tetapi yang menarik di sini adalah Allah Subhanahu wa taala meskipun banyak menyebut manusia di dalam Al-Qur'an akan tetapi Manusia itu dipanggil atau disebut dengan beberapa sebutan atau beberapa panggilan. Ada Allah Subhanahu wa taala memanggil manusia dengan Bani Adam. Bani Adam. Artinya bani itu anak, Adam itu adalah Nabi Adam, artinya anak Adam. Seperti Bani Israil misalnya itu artinya anak Israil. anak Israil. Israil itu siapa? Israil itu Yakub, Nabi Yakub alaihi Jadi nama lain daripada Nabi Yakub adalah Israil. Israil. Isra, itu artinya 'abdun. Il itu artinya Tuhan. Dalam bahasa Arab artinya Abdullah atau hamba Tuhan, hamba Allah itu Israel artinya. Ini dalam bahasa Ibrani. Kemudian kita pernah mendengar Bani Hashim misalnya. Itu menunjukkan bani itu anak keturunan. Jadi Allah Subhanahu wa taala salah satu panggilan yang digunakan ketika memanggil manusia itu adalah dengan panggilan bani adam itu yang pertama. Kemudian Allah Subhanahu taala juga memanggil manusia dengan panggilan basyar. Itu yang kedua. Kemudian manusia juga dipanggil dengan al-insan. Al-insan. Insan ini sudah menjadi Uh, sudah menjadi baku dalam bahasa Indonesia insan. Kemudian Allah juga memanggil manusia dengan panggilan annas. Nas. Kemudian dalam uh, beberapa tempat dalam Al-Qur'an tapi tidak banyak juga ada kata-kata misalnya unasun. Tapi unasun ini kata turunan dari kata yang kita sebutkan di awal tadi ada insun misalnya wa khalaqtul jinna wal insa itu juga arti manusia insun itu kemudian ada kata-kata misalnya maru marun misalnya seperti ayat Al-Qur'an yauma yafirrul maru min akhi ketika hari kiamat itu saudara saudara kita akan berpisah dari saudara yafirrul Saudara itu menjauh dari kita. Yauma sya'nu yughni. Pada hari itu karena setiap manusia sibuk dengan masalah sendiri. Jadi tidak tidak ada istilah abang, kakak, bahkan seorang bapak pun tidak bisa menolong anaknya. Di dalam Al-Qur'an mar'un. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah, Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat satu persatu. Yang pertama Bani Adam. Dalam Al-Qur'an tidak banyak kata-kata Bani Adam ini. Hanya sekitar tujuh ayat kalau tidak salah. Tapi nanti bisa kita lacak kembali. Misalnya Allah berfirman, "A'udzu Ya Bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan." Qad anzala 'alaykum libasan wa risa'awatikum wa risha. Wa libasut Yang pertama Allah Subhanahu wa taala memanggil manusia dengan panggilan Bani Adam. Wahai Bani Adam, wahai manusia, wahai anak cucu Adam. Sungguh kami telah menurunkan kepada kalian pakaian. Kata Allah Subhanahu wa taala yuwari sa'atikum untuk menutup untuk menutup tubuhmu. Nah, pada akhir ayat walibasut taqwa dzalika khair. Sesungguhnya pakaian terbaik itu adalah kata Allah taqwa. Walibasut taqwa dzalika khair. Jadi yang pertama dikatakan di ayat ini adalah pakaian itu hanya simbol. Simbol. Sesungguhnya kualitas manusia di hadapan Tuhan itu takwa. Takwa. Maka Rasulullah sallallahu uh, alaihi menunjuk bahwa at-taqwa Allah menunjuk apa namanya? Rasul menunjuk dadanya. Jadi kualitas seseorang di hadapan Allah itu ada pada hatinya, bukan pakaiannya. Itu yang ingin disampaikan sini. Kemudian apa kaitannya panggilan Bani Adam dengan manusia tadi? Yang pertama adalah manusia ini memiliki dimensi sejarah. Manusia adalah memiliki asal-usul. Setiap manusia memiliki asal-usul. Setiap manusia memiliki asal-usul. Manusia pada umumnya kembali kepada orang tua yang satu yaitu Adam. Demikian pula setiap manusia memiliki asal usul. Setiap manusia memiliki atau pernah mengalami suatu masa ketika dia belum ada. 100 tahun yang lalu kita belum ada. 100 tahun yang lalu kita belum ada Demikian pula 100 tahun kemudian atau berapa tahun kemudian setelah ini kita juga menjadi bagian dari sejarah. Jadi Allah memanggil yang pertama dengan Bani Adam men menunjukkan bahwa manusia ini memiliki dimensi sejarah historis. Kemudian yang kedua Allah Subhanahu wa taala memanggil manusia dengan panggilan basyar. Ini panggilan kedua, basyar. Dalam Al-Qur'an terdapat sekitar 30-an basyar ini. Apa yang ingin dikatakan di sini? Allah Subhanahu wa taala memanggil manusia dengan panggilan basyar, menunjukkan manusia ini memiliki dimensi atau sisi fisik fisik atau dalam bahasa keren mahcut dimensi namanya biologis genetik fisik sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdebat dengan orang-orang Quraisy berdebat dengan orang Quraisy apa yang Rasulullah SAW katakan kepada mereka Allah menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Rasulullah untuk mengatakan kepada orang-orang itu "Qul innama ana basyarum mithlukum. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Katakan hai Muhammad, sesungguhnya kamu itu innama ana, tapi Rasulullah ini mengatakan innama ana basyarum Saya ini manusia biasa. Kenapa digunakan kata-kata basyar di sini? Kata-kata basyar menunjukkan secara fisik tidak ada beda antara Rasulullah dengan orang itu, secara fisik. Setiap manusia, setiap orang alaminya ketika disakiti dia akan tersakiti. Ketika ditusuk dia akan sakit. Itu sifat manusia, manusiawi, fisik. Juga Rasulullah memiliki dimensi atau sisi fisik yang sama dengan kita. Bukan hanya dengan orang Arab terdahulu, tapi juga memiliki persamaan dengan kita. Dari segi fisik. Nah. Rasulullah lapar, berjalan di pasar. Makanya dalam Al-Qur'an ada ayat wa ma arsalna qablaka min al illa innahum la ya'kuluna wa yamshuna fil aswaq Jadi ketika orang-orang Arab ini heran dia, kenapa yang mengaku rasul ini seperti kita, miskin misalnya, dia makan, dia berjalan di pasar. Itu yang dikeluhkan oleh orang-orang Arab itu. Jadi Rasulullah menyuruh apa namanya? Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasulullah untuk mengatakan ana basyarun mislukum. Secara fisik kita sama, tidak ada beda. Saya makan seperti kalian makan. Saya berjalan di pasar seperti kalian berjalan di pasar. Bahkan ketika perang Uhud Rasulullah itu terkena panah. Ketika perang Uhud. Makanya Kadang-kadang dalam masyarakat kita ada ungkapan begini, Pak. Masa uh, ustaznian uh, jamaah sebut tiap hari enggak ada tilawat gitu. Begitu. Jadi sebetulnya orang-orang apa namanya? Rasulullah saja, Rasulullah saja terluka ketika perang Uhud. Terluka ketika perang Uhud. Beliau di samping copot giginya juga luka di kepalanya ketika perang Uhud itu Rasulullah. Nah, di sini Allah uh, menyuruh kepada Rasulullah untuk mengatakan ana basyrun menunjukkan bahwa secara fisik kita tidak ada beda secara fisik. Nah, kemudian fisik ini atau uh, dimensi biologis ini merupakan 100% pemberian Tuhan, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada campur tangan manusia di sini. 100% pemberian Allah. Sehingga dikatakan, ya ayyuhal insa, ma gharraka bi rabbikal karim wa manusia. Kenapa kalian durhaka kepada Tuhanmu? Allazi khalaqaka fa sawwaaka Fi ayi suratin ma syaa'a rakkabak. Tuhan yang telah menciptakanmu kemudian menyusun tubuhmu fa'adalak kemudian memberikan keseimbangan kepadamu memberikan keseimbangan Jadi meskipun sebuah benda itu telah tersusun apabila tidak ada keseimbangan tidak bisa berdiri ya mungkin seperti itulah pemahaman ayat ini fa'adalak fa ketika misalnya seseorang minum khamar misalnya minum khamar pada saat pada saat itu karena pengaruh minuman keras itu keseimbangannya itu menurun jadi hoyong dia jadi pusing jadi nikmat diantara antara nikmat yang paling besar jua Allah memberikan kita setelah fisik kita sempurna punya kaki yang lengkap Allah berikan keseimbangan rohangnya harubah ketika digoyang-goyang tidak jatuh punya keseimbangan ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Hadirin kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala Kemudian yang ketiga Allah memanggil manusia dengan panggilan al-insan. Al-insan. Al-insan ini banyak dalam Al-Qur'an. Misalnya apa maksud dari al-insan ini yang ingin saya sampaikan? Ketika Allah memanggil manusia dengan bashar itu menunjukkan manusia memiliki dimensi fisik, sisi fisik, tubuh. itu bashar. Kemudian al-insan, manusia itu sebagai makhluk yang memiliki perasaan, memiliki apa namanya? tingkah laku yang bermacam-macam manusia itu. Sehingga dikatakan manusia ini sebagai makhluk yang sering mengeluh. Jika masahhu syarrun jazu'a wa idha alkhairu manu'a. Karena dia memiliki karakter, sifat, tabiat dan tabiat karakter sifat manusia ini dibentuk oleh faktor-faktor luar. Misalnya seperti lingkungan mempengaruhi apa namanya? karakter manusia, lingkungan. Kemudian pendidikan juga mempengaruhi. Dan bahkan dikatakan ketika proses penciptaan manusia pertama kali juga sudah membentuk karakter manusia itu. Ketika manusia menjadi dalam tahap proses apa namanya? kehamilan. Sehingga ada seorang profesor Jepang bernama tidak salah saya Kazumura namanya Profesor Kazumura beliau menulis sebuah buku uh, The Miracle of the DNA keajaiban DNA Jadi dalam penelitian beliau ini mengatakan apa bahwa uh, faktor uh, apa namanya seorang ibu sangat mempengaruhi anaknya seorang ibu ketika hamil misalnya ketika seorang ibu marah marah ketika seorang ibu marah sementara dia sedang mengandung anaknya maka pada saat itu ada satu hormon yang melampaui ambang batas yaitu adrenalin namanya hormon adrenalin ketika hormon adrenalin ini meningkat itu ditandai seorang seseorang itu biasanya matanya membesar. Kemudian dia menjadi lebih berani. ketika hormon ini naik, adrenalin namanya. Kemudian profesor ini juga melakukan pencitraan 4 dimensi. Dia apa namanya? Dia lihat dengan alatnya. Ketika seorang ibu marah, maka anak yang dikandung itu juga marah raut wajahnya marah. Ketika anak, anak itu dikandung. Bayangkan ini terjadi selama beberapa bulan, berapa bulan? 9 bulan. Ini terjadi terus-menerus. sementara si anak dengan si ibu itu masih tersambung langsung lewat plasentanya. Oleh karena itu profesor ini mengatakan Ketika anak dilahirkan reaksinya macam-macam. Ada yang menangis kencang, ada yang biasa saja. jadi menurut analisa beliau ini dipengaruhi faktor apa namanya dari si ibu itu. Hadirin kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi panggilan ketiga dalam Al-Qur'an adalah Al-Insan dan insan menunjukkan manusia memiliki sisi uh, apa namanya? karakter. punya tingkah laku yang berbeda-beda manusia ini. Dan karakter ini dipengaruhi oleh eh uh, oleh pendidikannya, uh, oleh faktor lingkungannya. Uh, ini mempengaruhi manusia. Sehingga eh uh, orang yang punya pendidikan barangkali beda dengan yang, yang tidak sekolah misalnya. Orang yang e, memiliki e, agama berbeda dengan orang yang tidak memiliki agama. Ini karakter, sifat. Jadi berbicara sifat manusia sama dengan berbicara tentang e, insan. itulah insan. Hadirin kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah panggilan manusia dengan panggilan annas. Annas. Annas ini termasuk yang paling banyak dalam Al-Qur'an. Sampai 100 seratus, an Kita sering mendengar misalnya qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Jadi annas ini menunjukkan manusia itu adalah makhluk sosial. Makhluk sosial tanpa memandang berimankah dia atau kafirkah dia sama semua sehingga dikatakan Kul katakanlah aku berlindung kepada tuhannya manusia Tuhan orang beriman dan juga Tuhan orang yang tidak beriman Misalnya dalam ayat ya ayyuhan Wahai sekalian manusia Baik kalian yang beriman kepadaku maupun yang tidak beriman sembahlah aku. Jadi annas manusia dari sisi makhluk sosial. Ada ayat yang barangkali bisa menterjemahkan ini misalnya ya ayuhan nas inna min wa unta. Wahai manusia kami telah menciptakan kalian telah menciptakanmu dari laki-laki dan perempuan. Wa syu'uban lita'arafu. Dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa lita'arafu untuk saling mengenal, interaksi. Jadi dari sisi uh, makhluk sosial sebetulnya di dunia ini baik itu perorangan apakah maupun eh, sebuah komunitas, sebuah bangsa, sebuah negara sudah pasti tergantung kepada yang lain atau tidak bisa hidup sendiri. Sekaya apapun manusia di dunia ini, dia butuh kepada manusia yang paling miskin di dunia ini. Sekaya apapun dia, pasti butuh kepada yang paling miskin. Demikian pula negara sekaya apapun butuh kepada negara yang paling miskin di dunia ini. Kita lihat misalnya di negara-negara Teluk misalnya, seperti Qatar, di Kuwait, Emirates, Uni nah, Emirat Arab. Itu kan negara-negara kaya, negara-negara minyak. Kuwait itu mulai kita turun dari pesawat misalnya ke bandara, ke hotel. Itu semua pekerja pekerjanya orang asing. Uh, Uring kuat rus jalan, Saudi ta Saudi mendan kala. Saudi kan negara kaya itu. Jadi dia butuh kepada negara paling miskin di dunia ini. Nah, untuk, melaksana, namanya, uh, untuk melaksanakan apa namanya? untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas di negerinya seperti di Kuwait misalnya Hanaurunen pombroh buat Jadi bayak impor dari Bangladesh misalnya. Demikian pula di Saudi. Di Arab Saudi kalau kita tanya yang tempat pombroh rupanya Burmawi katanya. Burmawi itu Rohingya ya. Burmawi katanya. Jadi sebuah bangsa butuh kepada bangsa yang lain. Seorang manusia juga butuh kepada manusia yang lain. Tidak bisa hidup sendiri. Jadi, jai annas ini menggambarkan manusia sebagai makhluk yang butuh kepada yang lain atau makhluk sosial. Tidak bisa hidup apa namanya? hidup sendiri tanpa dibantu oleh yang lain. Hadirin kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah Al-Qur'anul Karim memanggil manusia dengan beberapa panggilan. Tadi ada Bani Adam, yang pertama ada Bashar, ada al-insan, kemudian annas, juga ada yang lain seperti saya sebutkan di awal tadi, misalnya unasun, tapi itu turunan dari kata-kata empat ini. ini menunjukkan apa? Menunjukkan sisi kelebihan dari bahasa Arab itu. Kelebihan dari bahasa Arab. Jadi bahasa Arab ini adalah bahasa yang paling kaya di dunia. Untuk satu jenis benda itu memiliki nama yang banyak. Contoh manusia tadi. Manusia Madang na tujuh buah panggilan manusia. Untuk manusia saja. Demikian pula misalnya kita lihat kurma misalnya. Nyang kurma dari pohonnya ada nama sendiri, ketika dia masih muda ada nama sendiri, kulitnya ada nama sendiri, ketika matang ada nama sendiri, setengah matang ada nama sendiri. Luar biasa. Ini bahasa Arab. Menunjukkan betapa kayanya bahasa bahasa Al-Qur'an. Oleh karena itu pantaslah Allah Subhanahu wa taala menjadikan bahasa Arab itu sebagai bahasa Al-Qur'an atau bahasa Al-Qur'an sebagai bahasa Arab Dimana dari karangan Arab itu diutus para rasul dan Nabiullah. Hadirin kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala Ada, saya ingin ulang sedikit al-insan tadi. Al-insan adalah manusia dari sisi makhluk yang memiliki karakter. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit bahwa karakter itu juga dibentuk oleh lingkungan, lingkungan. Karakter orang yang ee uh, Hidup di wilayah pantai berbeda dengan karakter orang yang hidup di pegunungan. Karakter orang yang hidup di negeri yang perang berbeda dengan karakter orang yang hidup di negeri yang aman. Contoh sebelum kita tutup di zaman jahiliyah dulu. Di zaman jahiliyah Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul. Ada sebuah tradisi di Arab Jahiliyah yaitu tradisi memberikan nama kepada anak-anak mereka itu nama yang paling jelek. nama paling buruk dipilih Contohnya apa? Namba minatang datang dia kasih untuk anaknya, khususnya ane anak agam. Jadi dikatakan dalam dalam kitab-kitab tarikh sejarah itu yakhtaru liabnaihim minal asma'i ma fihil wa jadi mereka memilih nama yang paling buruk yang nama itu memiliki makna kuat ground bahasa dia itu yang mereka pilih lagianan binatang misalnya haiwan pemangsa itu yang diberikan tu anaknya apa misalnya rimung ular itu yang diberikan kepada anaknya jage misalnya itu dia berikan limpeun kala dia berikan itu untuk anaknya untuk apa pakan ibunya dia katakan mereka mengatakan begini annal abna muiddatun lil aada katanya Jadi anak-anak kami ini kami persiapkan untuk musuh kami. Yanban. Anak-anak ini kami berikan nama-nama yang kasar, nama-nama binatang supaya mereka ini seperti binatang untuk melawan musuh. Siapa musuh? Itulah kabilah-kabilah yang hidup di Arab itu. Jadi antara satu kabilah dengan kabilah yang lain bermusuhan ratusan tahun bermusuhan. Kabilah A perang dengan kabilah B. B perang dengan kabilah C. C perang kabilah D. Kabilah A berkoalisi dengan kabilah B menyerang C. Itulah yang terjadi. Makanya nama-nama dipersiapkan. Untuk apa? Timbul karakter. Nama itu tim menimbulkan karakter. Oleh sebab itu kita lihat misalnya di kalangan preman. Nyen hanaya buhana yang gegeyan. Siapa misalnya Hercules. Itu nama bos preman atau klewang. Ketika orang dengar, iya, jih. Makanya mereka memberikan nama-nama yang sangar. Kan hantam kita tidak pernah mendengar nama bos preman misalnya Abdurrahman. So bos preman Medan Abdurrahman. Rahman, Tidak ada. Jadi supaya ibadah karakternya. Ihrimuang katro. Eh takut orang di Isis di Isis itu Pak. Isis itu ada nama Abu Izrail. Ada nama Ibu Israel Itu diberikan nama lakap itu. Jadi menurut cerita Izra Abu Izrail ini orang yang memenggal apa namanya? musuh-musuh Isis ini. Jadi sudah ratusan mungkin ribuan yang dia bunuh Abu Izrail ini. Jadi konflik yang terjadi di Arab Jahiliyah itu juga apa namanya? membentuk karakter. membentuk karakter manusia yang hidup di zaman itu. Misalnya di kalangan ulama misalnya. di kalangan ulama. Kadang-kadang ada seorang ahlul ilmi, orang yang berilmu misalnya, ulama. Namanya Hanangan. Hanangan ada denganan. Mungkin beliau ini misalnya lahir di luar negeri dulu, di Meksiko tadi. Namanya Hernandez. Kemudian dia menuntut ilmu, menjadi ahli hadih pakar hadis misalnya, menjadi ahli tafsir. Dia ganti namanya. Itu lazim itu di kalangan ahlul ilmi. Dia ganti namanya. Dia buang Hernandez itu. Walaupun di akta Hernandez namanya, tapi dia buat Abu Abdillah misalnya. Karena nama itu mencerminkan watak, watak kita. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memberikan nama-nama kepada anak dengan nama yang baik. Misalnya dalam sebuah hadis, saya lupa redaksinya. Misalnya tasammuu abnaakum misalnya. Berilah nama anak kalian itu dengan nama nabi. Itu disuruh. sehingga dalam ada hadis kita nanti di hari akhirat akan dipanggil oleh Allah dengan nama kita dan juga nama orang tua kita. Oleh sebab itu berilah nama yang baik kepada kepada anak-anak kita. Jadi apa kaitan dengan Arab Jahiliyah tadi? Itulah karena lingkungan perang terus, konflik sehingga membentuk karakter. Ruhbannan payah buhnan binatang. Mudah-mudahan ada bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh natura ritala sera mi